Akhirnya aku pegang mic lagi. Setelah sekian lama. Akhirnya ya. Oke, okay, selamat siang juga untuk yang ada di rumah yang lagi live streaming bersama New Monada. Cik Jika... शेख युना दुबी प्रवेश Bisa mengetepuk tangannya dong yang ada di sini. Suwi loh Rek gak tau ditepuk tangan nih. Suwi nemen soalnya. <g Netanyi> Terima kasih banyak ya.